السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa bari ala nabihina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini kita membahas kembali salah satu buku yang saya tulis Bukunya berjudul khutbah Jumat Sistematis Meskipun buku ini buku khutbah Isinya kan buat kaum muslimin Sehingga buku ini tidak hanya harus dibaca oleh para khotib Tetapi juga oleh setiap muslim Karena pesan-pesannya untuk kaum muslimin Sistematika di dalam buku ini membahas poin-poin. Ada tiga poin, ada empat poin, ada lima poin. Sehingga saya menyebutnya dengan istilah sistematis. Sehingga penyampaian pesan itu lebih mudah dipahami. Nah di dalam buku ini ada 54 topik. Atau 54 tema khutbah ada 52 untuk khutbah Jumat, ada 2 untuk khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Sangat bagus kalau buku ini bisa dihadiahkan kepada khotib-khotib, terutama di kampung-kampung yang mereka suka berhutbah tapi kekurangan bahan. Saya diamanahi oleh banyak pihak Untuk menyebarluaskan buku-buku khutbah -buku Untuk da'i-da'i khotip-khotip di daerah-daerah terpencil Ada beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur Sudah saya kirimi buku-buku khutbah -buku Untuk khotip-khotip di sana Daerah minoritas muslim Dan tidak ada Bahan bacaan, daerah-daerah sulit seperti itu. Baik, diantara tema di dalam buku ini adalah tentang orang yang bahagia. Empat orang yang bahagia. Diambil dari hadis-hadis nabi yang dimulai dengan kata tuba. Tuba itu artinya kebaikan yang banyak, beruntung atau bahagia. Siapa orang yang bahagia menurut Nabi? Yang pertama orang bahagia itu disebutkan Tuba Lilguroba. Berbahagialah orang yang asing. Orang yang dianggap asing, orang yang dianggap aneh berbahagialah. Sahabat bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa itu yang dimaksud orang asing ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, "Unasun salihun." Orang yang saleh. "Fi unasin su'in katsirin, may yaksihim aktsaru mimman yuti uhum." Yaitu orang soleh di tengah-tengah orang yang banyak Tapi yang banyak itu durhaka Mereka lebih banyak daripada yang taat Yang durhaka lebih banyak daripada yang taat Kadang-kadang kalau di lingkungan orang-orang yang tidak taat Lalu ada orang taat sendirian Aneh nggak tuh orang? Itu dianggap aneh berbahagialah kalau dianggap aneh oleh orang-orang yang tidak taat jangan bikin keanehan-keanehan misalnya ada orang di kantor ada di kantor kantor pelayanan dia tidak mau menerima uang yang Enggak sesuai dengan ketentuan. Itu ketika dia berada di kantor, kadang-kadang ada aja tuh orang kasih uang. Sebenarnya maksudnya si nyogok. Atau tanda terima kasih. Kalau tanda terima kasih, hadiah yang berkaitan dengan jabatan, itu juga tidak boleh. ah Itu di mejanya ada amplop. enggak tahu dari siapa. Dia tidak mau menerima uang ini. Cuma mau dikembalikan ke siapa? Enggak ketahuan siapa yang ngasih, jumlahnya juga dia enggak tahu di dalam amplop tertutup. Nah, ini orang dianggap aneh. Jangankan udah dikasih, enggak dikasih aja biasanya orang berusaha Untuk mendapatkan hal-hal yang tidak halal itu. Oleh karenanya. Seorang muslim. Dia harus punya sikap. Dia harus punya pendirian. Sehingga kata nabi di dalam hadis yang lain. La takunu imma'ah. Janganlah kamu menjadi imma'ah. Imma'ah itu apa? Imma'ah itu pengekor. Nah, pengekor. Takulu in ahsana nas ahsanah kalau orang-orang berbuat baik saya juga berbuat baik. Wa in zolamu zolamna kalau orang berbuat zolim berbuat yang enggak benar saya juga ikut berbuat yang tidak benar. Walakin watinu anfusakum oh jangan begitu tapi teguhkan dirimu in ahsana nas antuhsinu Kalau orang berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau orang berbuat zolim, saya tidak. Orang berbuat buruk, saya tidak melakukan kezoliman itu. Itu namanya orang yang punya pendirian. Itulah yang sering disebut orang yang aneh. Cuma satu yang jujur, aneh banget nih orang. Di tengah-tengah orang mengatakan apa? Bohong-bohong dikit mah gak apa-apa. Kalau dia jujur ini satu-satunya orang. Itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua. Adalah gitu. Tuba. Tuba. Liman ro'ani. Wa'amana bi marrotan. Berbahagialah. Orang yang melihatku. Melihat Nabi, itu kan berarti dia hidupnya sezaman dengan Nabi. Berbahagialah orang yang melihat aku dan dia beriman kepadaku. Cuma satu kali. Marotan. Nabi bilangnya satu kali. Kebahagiaannya satu kali. Ya wajar orang beriman kepada Nabi. Orang dia melihat Nabi. Nabi ada di tengah-tengah mereka Itu para sahabat Yang disebut sahabat itu memenuhi tiga kriteria Orang disebut sahabat apabila hidup masa Nabi Terus berjumpa dengan Nabi Dan menjadi pengikut Nabi atau beriman kepada Nabi Itu yang dimaksud dengan sahabat Kalau di negeri kita ada yang disebut dengan angkatan 45. Nah, misalnya begitu. Ini yang hadir angkatan berapa ini? Angkatan 45 nggak ada ini. Angkatan 66 ada nggak? Angkatan 66. Nah, jadi angkatan sahabat itu yang hidup masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, jadi pengikut Nabi. Watu ba liman yarani wa saba Ini hadis riwayat Bukhari ibnu hibban hakim dan ahmad. Dan berbahagialah orang yang tidak melihatku, tapi dia beriman kepadaku tujuh kali. Jadi kebahagiaan kita. Sebagai orang beriman Tujuh kali lebih besar daripada kebahagiaan para sahabat Sebagai orang yang beriman Sahabat beriman memang melihat Nabi Kalau kita enggak pernah melihat Nabi Ini bahagia kita Enggak pernah melihat Nabi Enggak pernah berjumpa dengan Nabi Tapi beriman kepada, kepada Nabi. Itu kebahagiaannya tujuh kali lipat. Jadi jangan berkecil hati. Oh kalau sahabat mah enak hidup bersama Nabi. Nah, kalau kita enggak ngalami. Meskipun kita enggak ngalami Nabi. Tapi kita beriman kepada Nabi itu istimewa. Nah itu yang kedua. Maka Rasulullah itu dijadikan sebagai teladan. لَقَدْكَنَا لَكُمْ فِي rasulillahi اللَّهِ أُسْوَةٌ Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Buat kita semua. Maka kita penting untuk mengenal Nabi. Mengenalnya bagaimana? Kenali Nabi dari Al-Quran. Kenali Nabi dari hadis. Kenali Nabi dari profil para sahabat. Sebab para sahabat itu meniru Nabi. Ada sahabat luar biasa semangatnya berinfak. Nabi yang ditiru kira-kira bagaimana? Nah, itu sampai disebutkan Nabi itu dermawan. Tapi kalau Ramadan lebih dermawan. Nabi sehari-hari dermawan. Kalau Ramadan lebih dermawan. Kadang-kadang orang dermawannya Romadon doang. Bulan-bulan nah, lain dia tidak dermawan. Memang duitnya dia simpen buat infak di bulan Romadon. Karena Romadon itu lebih besar nilainya. Nah, jadi dia bulan-bulan lain tidak berinfak, bulan Romadon berinfak. Kalau Nabi, bulan-bulan lain dermawan, Romadon lebih dermawan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang termasuk orang bahagia itu adalah orang yang beramal dengan dasar ilmu. Kita ini kan harus beramal. Beramal soleh. Tapi beramal soleh itu jangan ikut-ikutan. Tapi beramal soleh itu berdasarkan pemahaman. berdasarkan ilmu sehingga di dalam hadis riwayat buhori itu dikatakan Tuba liman amila bi'ilmihi berbahagialah orang yang beramal dengan ilmunya punya ilmu diamalkan beramal didasari pada ilmu oleh karenanya setiap kita harus mempelajari mempelajari agama mempelajari agama sehingga kalau sudah dipelajari itu agama dia jadi ngerti bagaimana agama itu harus kita laksanakan jangan sampai karena nggak ngerti ada orang bicara tentang surga, bicara tentang neraka misalnya lalu dia bilang apa? ini orang kayak pernah ke surga aja ini orang kayak pernah ke neraka aja ngomongnya kayak orang udah pernah kesana ya memang siapa yang pernah kesana tapi kan ilmu yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya menjelaskan tentang apa itu surga bagaimana itu surga menjelaskan apa itu neraka bagaimana itu neraka Jangan dibilang sok tahu. Kayak pernah ke surga aja. Itu karena orang tidak paham. Atau dia sebenarnya udah tahu. Tapi dia ingin melecehkan. Dia ingin merendahkan. Agama yang mestinya dijunjung tinggi. Oleh karena itu. Orang yang mau keluar. Dari rumahnya Dalam rangka menuntut ilmu Itu termasuk Fi sabi Dia berada di jalan Allah Man khoroja Fi tolabil ilmi Fahuwa fi sabi Hatta yarji'ah Barang siapa yang keluar dari rumahnya Dalam rangka menuntut ilmu Maka dia berada di jalan Allah Meskipun sekarang Ilmu bisa kita dapat dari rumah kita. Oh, orang zaman sekarang nuntut ilmunya lewat internet. Boleh, tapi hadir seperti ini juga tetap penting. Untuk hadir di sini mesti keluar dari rumahnya. Jadi yang melalui media kita lakukan, Yang hadir secara langsung juga kita lakukan. Itu kalau orang mau menikmati ilmu. Dia duduk di majelis ilmu. Sama kayak orang mau menikmati pertandingan sepak bola. Sepak bola di TV ada nggak? Di TV ada. Bisa nonton di rumah siaran langsung. Bisa sambil ngopi. Bisa... Sambil makan pisang goreng. Kenapa harus pergi ke stadion? Harus bayar karcis. Bahkan antri untuk beli karcis. Jalan dari rumah ke stadion. Butuh waktu, tenaga, biaya. Tapi ya begitulah orang yang mau menikmati. Sekarang dalam kaitan ilmu begitu juga. Nikmati ini ilmu dengan kita mau hadir di majelis ilmu. Sesudah dapat ilmu, beramal dengan ilmu itu. Berbahagialah orang yang seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, yang keempat. Nabi menyebutkan tuba lil muhlasin. Berbahagialah orang yang ikhlas. Ulaika masabihul huda. Tanjali anhum fitnatin Mereka adalah pelita-pelita hidayah yang menjadi terang dari mereka setiap fitnah yang gelap. Jadi perlu Keikhlasan Berbahagialah orang yang Ikhlas Ikhlas itu Artinya bersih Orang yang ikhlas adalah Orang yang melakukan Sesuatu bersih Karena Allah Bersih karena Allah Dan itulah yang membuat Dia menjadi sempurna imannya Di dalam satu hadis Juga disebutkan riwayat Abu Dawud Man lillahi ta'ala Barang siapa memberi karena Allah Ta'ala Karena Allah Ta'ala memang Allah yang nyuruh memberi Jadi memberi karena Allah itu karena Allah yang nyuruh Wa mana a'lillahi ta'ala Menolak karena Allah Memang harus ditolak atas perintah Allah mau sedikit, mau banyak, tolak kalau tidak halal kenapa ditolak? habis nyogoknya dikit kalau banyak sih saya terima juga itu namanya nolaknya bukan karena Allah, karena karena dikit wa ahabba lillahi ta'ala cinta karena Allah Ta'ala cintanya juga karena Allah Bagaimana cinta karena Allah? Karena Allah mencintainya. Karena Allah cinta, saya juga cinta. Gitu. Itu namanya cinta karena Allah. Misalnya, saya benci sama seseorang. Kenapa saya benci sama orang itu? Habis orang itu brengsek luar biasa. Sekarang, itu orang sudah taubat. Taubat dari kebrengsekannya. Allah itu cinta sama siapa saja yang taubat. Karena Allah cinta sama orang taubat, kalau kemarin-kemarin saya benci sama dia, sekarang saya juga mencintainya. Kenapa? Allah aja cinta sama dia, dengan sebab dia sudah bertaubat. Lah itu namanya cinta karena Allah. Wa abogadu lillahi ta'ala. Dan membenci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Karena Allah benci, ya kita juga benci. Wa'ankah lillahi ta'ala. Dan menikah karena Allah. Menikah karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan menikah. Menikah kepada orang yang soleh. itu namanya menikah karena Allah kenapa kamu nikah sama dia? dia kan wanita yang cantik ketika dua tahun kemudian kecantikannya berkurang apalagi terus istrinya sakit yang menyebabkan hilang kecantikannya terus bagaimana? Akhirnya dia, wah udahlah tinggal aja istri kayak begini. Saya nikah sama dia karena cantik. Sekarang dia udah nggak cantik. Bukan cuma nggak cantik, tapi sakit-sakitan. Akhirnya apa? Dia tidak peduli lagi pada istrinya. Nah, menikah juga karena Allah. Maka kalau sudah begitu, kata Nabi, فَقَدِسْتَقْمَلَ إِمَنُهُ Sempurna imannya. Jadi kalau mau menyempurnakan iman, milikilah keikhlasan. Orang kalau sudah ikhlas, meskipun amal itu berat, akan terasa jadi ringan. Tapi kalau orang tidak ikhlas, meskipun ringan, rasanya jadi berat. Inilah yang saya sampaikan, salah satu topik dari buku ini. khutbah Jumat sistematis. Ada banyak topik di dalam buku ini yang perlu kita kaji. Ada pertanyaan? Satu orang? Alhamdulillah pinter-pinter sehingga tidak ada yang bertanya. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.